Mitra Bisnis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, akan mengeluarkan pedoman aturan yang melarang peritel untuk melakukan praktek jual rugi. Praktek ini kadang digunakan sebagai cara ampuh untuk menyingkirkan pesaing. Caranya, peritel besar akan menyingkirkan pesaing dengan menjual produknya lebih murah dari harga pasar. Tapi setelah pesaingnya mati, peritel besar itu baru akan menaikkan harga jual. Praktik seperti itu juga bisa mengancam peritel kecil. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Komunikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ahmad Junaidi. Pak Junaidi, apa dasar KPPU membuat pedoman ini? KPPU merencanakan untuk memperlakukan peraturan komisi tentang larangan praktek jual rugi untuk menyekitkan pesaing. Jadi yang dilarang bukan jual ruginya, tapi yang dilarang adalah praktek jual rugi untuk menyingkirkan pesaing. Berarti di situ ada motivasi. Beberapa hal yang akan dibuktikan, setidaknya pertama, besaran atau nominal harga, sehingga dapat dianggap sebagai nilai jual eh, menjual rugi. Kemudian yang kedua, rangkaian sistematis jual rugi dan beberapa tindakan lain untuk menyingkirkan pesaing. besaran jual rugi dimaksud dalam standar umum itu menggunakan standar di bawah biaya rata-rata variabel cost. Itu adalah standar umum yang dipakai. Meskipun dari ditinjau dari sudut ekonomi yang paling ideal adalah di bawah marginal cost dalam jangka pendek. Nah, tetapi eh, rezim hukum persaingan eh, selalu menggunakan standar di bawah rata-rata variabel cost. Faktornya cuma itu, Pak. Nah, meskipun demikian, di samping dapat dibuktikan besaran nilai atau harga barang sebesar di bawah rata-rata variabel cost, itu harus dikaitkan juga dengan kapan penetapan harga itu dibuat. Artinya, penetapan harga itu biasanya terdapat sekuen waktu yang biasanya dalam pengalaman selalu ditujukan untuk menyikikan pesaing. Misalnya, selalu dibuat dalam kerangka e, menghambat masuknya pesaing baru. Sehingga ketika pesaing baru akan masuk, incumbent sengaja membuat harga di bawah rata-rata variable cost, sehingga tidak lama kemudian pesaing baru akan hilang. Dan incumbent kembali tetap menjadi dominan. Ada pengecualian nggak? Karena bisa saja si peritel itu lagi ada program diskon atau cuci gudang. Nah, ada beberapa pembenaran-pembenaran daripada penjualan di bawah variable cost. Misalnya... Dalam kerangka program cuci gudang Artinya stok lama yang dijual Dan yang kedua dalam kerangka promosi Meskipun demikian alasan cuci gudang atau promosi Itu dapat kita telusuri dan dapat kita anggap sebagai jual rugi Untuk menyingkirkan pesaing Apabila dilakukan secara sistematis Sekali lagi ditujukan untuk menyingkirkan pesaing Jadi jual rugi tidak selalu salah Tetapi bisa saja benar apabila memang piur dimaksudkan sekedar untuk promosi atau sekedar untuk cuci gudang. Tidak sebagai bagian dari rangkaian tindakan sistematis untuk menyingkirkan pesaing. Sementara ini KPPU sedang mempublikasi draft larangan jual rugi untuk menyingkirkan pesaing dimaksud. Harapannya kita akan mendapatkan masukan publik. tentang bagaimana dan kondisi apa unsur-unsur yang bisa ditambahkan untuk memperkaya pengaturan dimaksud. Demikian Ahmad Junaidi dan saya Rizal Andika.